Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa billahi min shururi anfusina wa min a'malina. Man yahdihilahu fala mudillalah wa man fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa salama tasliman kathira. Ya ayuhaladzina amanu taquullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wataqullaha alladzi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'maalakum wa yakfi lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ama ba'd Wa syarul umuri muhdasatuhat, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. A'adhan ya Allah wa iyakum minan nar. Ikhanifuddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah SWT. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Pelajaran syaraf, ilmu syaraf atau ilmu tasrif yang diambil dari kitab Al-Kafi fi ilmi syarafid. Penalmu Alif Alustad Achen Zakaria bin Ahmad Kurhi ya dari uh, pesantren Persatuan Islam Garut kita sudah sampai uh, pada filamer ya pada bab filamer di mana filamer uh, ini Seperti yang sudah disampaikan kemarin memiliki tiga uh, tiga sigot atau tiga sial ya, tiga bentuk yaitu of all kalau ifal dengan ifil ya. Kalau iful berarti patokannya dari fi'il mudore yang berwazan yafulu, yafulu. Yaf Kemudian kalau ifal patokannya dari fi'il mudore yang berwazan yafalu. Kemudian kalau ifil ya patokannya dari fi'il mudore yang berwazan yafilu. Dan kita sudah um, melewati tamrin, sudah masuk pada tamrin satu. Ya. Tamrin 2 dan juga tamrin 3 bukan ya? Nah, sekarang kita akan masuk uh, Pada fasol berikutnya uh, Yaitu uh, Feil Amr juga memiliki tasrif Atau perubahan Yang bersambung Yang mutasil dengan domir nasob ya. Jadi Feil Amr juga Itu sangat memungkinkan Bersambung dengan domir nasob Maka judulnya tasrifu al nasbin. Judulnya adalah Perubahan ya perubahan uh, kata kerja perintah yang bersambung dengan doa mir nasob yang bersambung dengan uh, kata ganti yang dinasobkan kata ganti yang uh, di, dijadikan kedudukannya sebagai objek. Nah, kita baca di sini bersama-sama uh, apa namanya uh, tasrifnya ya dari awal ya sedikit di sini is alhu is alhuma is alhum is'alhu is'alhumā is'alhum ya is'alhā is'alhumā is'alhunna is'alhā is'alhumā is'alhunna ya is'alnī is'alnā is'alnī is'alna is is nah di sini kenapa cuma ada 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 karena memang e, kalau misalkan fil amr ya e, is'al itu kan artinya tanyakanlah gitu ya. maka e, yang mungkin sebagai kalau misalnya dari, dilihat dari kepata, kepantasannya ya pantasnya ya tanyakanlah kepadanya isalhu kan gitu ya isalhu tanyakanlah kepadanya kemudian isalhumma tanyakanlah kepada mereka berdua laki-laki ya kalau isalhu tadi tanyakanlah kepadanya satu orang laki-laki isalhumma tanyakanlah kepada mereka dua orang laki-laki Is'alhum tanyakanlah kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih kan gitu ya. Kalau is'alha tanyakanlah kepadanya satu orang perempuan. Is'alhuma tanyakanlah kepada mereka berdua perempuan. Is'alhunna tanyakanlah olehmu ya kan ya. Tanyakanlah oleh kamu kepada mereka tiga orang perempuan atau lebih. Lalu kenapa bukan is'al ka ya? Memang kalau misalkan mau ditasrif Bisa saja sih ya 14 itu kita tempelkan dengan dengan filamer ini menjadi isalka, isalkuma, isalkum, isalki, isalkuma, isalkuna itu yang tidak disebutkan di sini ya. Cuman dari sisi kepantasannya mungkin ya. dari sisi masuk akal nggak sih atau logis nggak sih ya itu mungkin. Tetapi kalau kalau kita ingin menempelkan bisa saja. Kalau dari sisi arti mungkin memang akan canggung gitu ya atau eh, apa namanya janggal ya isalka tanyakanlah kepada dirimu kan gitu ya isalqa tanyakanlah olehmu kepada kamu <laughs> jadi baik lagi gitu ya isalqa tanyakanlah olehmu kepadamu ya maksudnya tanya diri sendiri kan gitu ya isalqa isalkuma tanyakanlah olehmu kepada kalian berdua laki-laki jadi tidak tidak ini gitu mungkin ya tidak logis atau tidak apa namanya uh, janggal gitu aneh isalkuma tanyakanlah olehmu kalian berdua Uh, kalian berdua. Jadi uh, apa namanya itu yang enam itu yang sifatnya is alka is alkuma is alkum dengan is alki is alkuma is alkhuna ini ditiadakan sementara gitu ya. Maka langsung dari isalkhuna ke isalni isalni tanyakanlah olehmu kepada saya satu orang laki-laki atau uh, perempuan isalna tanyakanlah olehmu kepada kami laki-laki uh, atau perempuan dua orang atau lebih. Nah ini yang yang memungkinkan, ya e, itu mudah saja. Jadi e, apa namanya kalau fil amr bersama dengan dengan domir nasab adalah seperti ini. Kalau misalkan fil e, amr bersambung dengan domir yang bukan domir yang apa yang tidak bersama dengan domir yang bersama dengan bukan domir nasab, ya maka e, apa namanya e, adalah isimnya itu uh, isimnya adanya Zohir. Isimnya yang bukan seperti ini. Misalnya Is'al Muhammadan. Misalkan gitu ya. Tanyakanlah kepada Muhammad. Wa Maka itu beda. Ya beda. Uh, itu namanya, bersa bukan bersambung namanya. Bertemu dengan isim Zohir namanya. Misalnya Is'al. Tanyakanlah kepada Muhammad misalnya. Is'al. Ya ini kalau yang bukan domir. Is'al. Ya. Eh. Isal Muhammadan. Nah ini namanya uh, kata uh, kata kerja, ya, kata kerja perintah yang bertemu dengan isim dohir namanya ini bukan isim domir, isal Muhammadan. Kalau yang namanya isim domir itu adalah isal hu, yani uh, domirnya uh, bersambung ya gitu ya. Ini namanya isim domir, isal hu. Ini namanya isim domir. Kalau ini namanya isim dohir namanya isim yang nampak isal Muhammadan berbeda dengan isim Uh, yang domir seperti ini Ini dinamis sindomir tapi mutasil ya bersambung dengan domir gitu dua-duanya sama-sama nasab ini nasab ini nasab ya kalau dalam ilmu nahu ini nasab ini juga nasab ini juga maful lebih ini juga maful lebih taib uh, sekarang kita akan uh, mencoba uh, dalam tamrin ya dalam tamrin jadi kita baca lagi ya is alhu is alhuma is alhum Is alhu is alhuma is alhum Is alha is alhuma is alhunna Is alha is alhuma is alhunna nah, ya. Is alni, is is alni is Baik ini insyaallah mudah jadi kalau eh uh, fiil amr tashrifannya itu ada Enam ya ada enam Eh uh, di sini kemarin sudah dibaca bukan ya is, uh, uktub uktuba uktu oktub, oktuba, oktubu, oktubi, oktuba, oktubna. Nah jadi kalau misalkan filmnya itu tasrifnya ada enam, yang kemudian di sini domirnya ada ee, delapan yang bersambung itu ada delapan, yang berarti tinggal dikali saja enam dikali delapan empat puluh delapan. Ada empat puluh delapan perubahan, ada, ada empat puluh delapan bentuk. Ya pertama ini delapan yang is'al ya. Kalau yang is'ala itu juga bisa is'alahu, is'alahuma, is'ala hum, kan, ya. Is'alaha, is'alahuma, is'alahunna, is'alani, is'alana. Nah itu. Jadi eh, apa namanya? eh 8 eh, dhamir yang bersambung dengan fil amr dikali dengan fil amr yang bertasrif ada 6 biji, 6 buah, maka eh, jadi ada 48. Kurang lebih seperti itu ya. Tahib nanti akan ketika tarjim, ketika tarjim itu bentuknya ini berbeda-beda, bukan semuanya uh, yang yang mengandung domir satu kan gitu ya, bukan tanyakanlah oleh satu orang laki-laki, tapi bagaimana nanti kalau uh, apa namanya mengandung domir uh, dua, tiga untuk yang mu kemudian yang dua satu dua tiga yang mu anas. ya yang mu yang mu anas, ya mu anas mu kan gitu ya. Tahib sekarang Ee tamrin yang kesatu adalah shorif tasrif tasrifkanlah e, fi'ilnya ubudhu antumahi ubudhu to ubudhu <tysuk> ee dalnya sukun ee iya ubudhuma ubudh kum ubudh ubudhi ha ubudh huma ubudh kunna iya betul Oh Budni, Oh Budna. Ah betul. Jadi V eh, lamar Oh Budhu itu kalau di tafsir jadi ada 8. Oh Budhu, Oh Budhuma, Oh Budhum, Oh Budha, Oh Budhuma, Oh Budhuna, Oh Budni, Oh Budna. Ini terlepas dari arti ya. Kalau arti sebenarnya bahaya sebenarnya. <gitu> Misalkan Oh Budhu sembahkanlah olehmu kepadanya, ya satu orang, gitu ya. Tapi kalau o'budhuma, oh, nah ini sudah sirik jadinya nantinya. gitu. Sebahlah olehmu, mereka berdua. kan Berarti sudah, apa namanya, ini tapi dari sisi arti, terlepas dari sisi arti ya. Hanya praktek saja, kalau kata o'budhu oh, oh, ini, o'budhini oh, bersama dengan domir nasob yang, tadi ada delapan. Tapi dari sisi arti sebenarnya bahaya. Berarti, kalau misalnya o'budhini oh, yang mengatakannya bukan Allah, bahaya kan. Ya. <gitu. gitu. gitu>. Bisa, maksudnya dimaksudnya paham ya maksudnya ya mm -mm, ya maksudnya gitu kecuali kalau e, apa namanya e, domir nasophnya itu adalah hu kemudian fil amernya enam itu nggak masalah oh budhu oh buddhu oh budhu kan gitu ya itu lah bos ini e, hanya ini saja melatih tapi dari sisi arti sebenarnya itu tidak e, apa namanya perlu di perlu di perlu dijelaskan itu masih sekarang unsur hu Ah, ulun ditasrif dengan yang tadi, 8 domir nasab tadi. Silakan. Ungsuru, ungsuruna, ungsurhum. Betul. Ungsurha, ungsuruna, ungsurhun. Betul sekali. Ungsurni, ungsurna. Ah, santak. Bagus tepat sekali. Antuma hi uktulhu. Uktuluhu, uktuluma, Iya. Ha, uktuluma, uktulhun. Uktulhi. Apa? Uktulni, uktuna. Iya. Iya. Uqtulhum uqtulhuma uqtulhuma eh uqtulhuma uqtulhum ya uqtul uqtulha uqtulhuma uqtulhunna idribhu idribhu idrib idribhuma <tul> idribhum idribha idribhuma hum idribhuma mm -hmm. ha, idribhunna idrib idribna liter idribni idribna mm -hmm. ya alhamdulillah uh, berarti bisa semua Nah, sekarang tarjim. Ya, ee, terjemahkan. Ah, untumahi uskuruhu. Bersyukurlah kepadanya. Iya. Eee, tapi berapa orang di sini? Oh, ah, kan perlu memang terjemahnya bersyukurlah kepadanya. Tapi yang dihadapinnya berapa orang? Kam. Gus, ya, untun, oh, ini uskuruhu ya. Ushuruhu, iya. uskuruhu. Mm -mm, uskuruhu. Nah, itu bersyukurlah. Heeh. Mm -mm orang kepada dia. Nah belum tepat, karena di situ ada wawunya. Nah, kan gini uskurhu itu kalau di kalau diambil kalau dirodot itu asalnya dari gini nih uskur uskurhu uh, us ini pertama uskurhu dulu ya uskurhu kemudian uskuroh ini ini apa namanya uh, kronologinya ya us uh, us Kurohu nanti baru uskuruhu. Nah ini dari sini nih apa namanya asal muasalnya uskuruhu uskurohu uskuruhu. Nah di sini yang anak katakan bahasanya fil uskuruhu ini apa namanya yang yang apa yang bertasrif yang berubah jadi enam itu bisa memungkinkan semuanya dengan domir domir, domir hu gitu ya. Nah kalau uskurhu, uskurhu saja ini kan uh, bisa menjadi 8 uskurhu uskurhuma uskurhum uskurhi eh, uskurha uskurhuma uskurhuna uskurni uskurna nanti uskurahu juga gitu uskurahu uskurah uskurahu uskurahuma uskurahum uskuraha uskurahumuma uskurahuna uskurani uskurana uskurana uskuruhu uskurah Ushkuruhu, uskuruhuma, uskuruhumna, uskuruhha, uskuruhuma, uskuruhunna, uskuruni, uskuruk, uskurun, uskurun, uskuruna. Uskuru, uskuru, uskuru, nah, nah uskuruhu itu bukan kamu, tapi apa? Kalian. kalian. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah kalian bertiga atau yeah. lebih yeah. kepada Dia Satu. Ya, nah, gitu. Jadi uskuruhu bersyukurlah kalian. Tiga orang atau lebih laki-laki. Kepadanya satu orang laki-laki. Kan gitu ya. Itu rincinya demikian. Kalau mau dirinci itu seperti itu. Bersyukurlah kalian. Tiga orang laki-laki atau lebih. Kepadanya satu orang laki-laki. Lalu sekarang kalau uh, kalimatnya adalah is'alihi. Ah, gimana? Is'alihi. Is is Tanyakan ya? Iya betul. Ha, tanyakanlah. Ya, isali ini dari asal muasalnya dari mana? Kan ada is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna is kan gitu ya. Nah, berarti dia kitabnya ke siapa? Is'ali. Jadi kan dari is'al ya, e, apa namanya? asal muasalnya dari is'al. Kemudian is'ala, lalu is'alu. Kemudian is'ali, is'ala, is'alna. Heeh itu itu sama dengan yang uh, pada tasrif yang kemarin tasrif fi'l amal haraman 21 itu okt uktub. oktuba oktubu Uktubi. oktuba Uktubna. berarti kalau uktubi. atau pada filnya is ali berarti dia uh, yang diajar bicara siapa ini yani anti uh -uh, mu anas uh -uh. berarti apa artinya uh -uh. iya betul itu asal muasalnya dari gini Is alihi itu ada dua unsur, ya is ali uh, is alihi gitu ya. Ini kan soalnya is alihi gitu ya. Nah, di sini ada dua, ada dua ada dua ada dua unsur. Pertama is ali uh, is ali gitu ya sama sama sama uh, atau hu gitu asalnya ya. Is uh, is a ini kok pakai uh, is a ali nah Is'ali ini itu kelompoknya kalau di kalau kalau di apa? di tasrif dari awalnya dari is'al. Is'al, is'ala, is'alu. Tanyakanlah olehmu satu orang laki-laki. Is'ala tanyakanlah oleh kalian berdua laki-laki. Is'alu tanyakanlah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Is'ali tanyakanlah olehmu satu orang perempuan. Hmm -hmm. Iya kan? Dia anti soalnya. Kalau kalau fil itu cuman muhatab semua anta antuma antum anti antuma antunna. Ketika is'ali itu tanyakanlah kalau tanyakanlah olehmu satu orang perempuan. Nanti di, di yang berikutnya is'ala, tanyakanlah oleh kalian berdua perempuan. Is'alna tanyakanlah oleh kalian tiga orang perempuan atau lebih. Nah itu asalnya dari situ. Is'ali itu nah sekarang disambung ditambah dengan dhamir hu atau hi ketika ketika bertemu dengan Dumir Nasob uh, Hua yang uh, apa kalau di akhir menjadi hi atau hu itu maka bunyinya seperti di atas is alihi artinya maka artinya apa? Satu orang perempuan? Hah satu orang laki-laki kan hi itu kan uh, untuk menunjukkan laki-laki nih kan Dumir Nasob tanyakanlah oleh kamu kan ini yang dia kan orangnya ada orangnya ada misalkan Maryam atau Zainab atau Fatimah gitu ya isalihhi isalihhi gitu tanyakanlah olehmu kepadanya satu orang laki-laki gitu tanyakanlah olehmu satu orang perempuan ya tanyakanlah oleh kamu satu orang perempuan kepadanya satu orang laki-laki gitu uh, ya Mungkin kemarin nggak datang ya? Waktu bukan kemarin ya? Oh iya iya. Oh mungkin mungkin itu apa? Apa namanya? Terlewat ya, terlewat. Kalau yang kemarin hadir atau ini sih masih bisa ngikutin, masih bisa tahu asal usulnya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini berulang. Fi'il Madu juga bersambung dengan Dominasop. Fiel Mudorek juga ceritanya ada bersambung dengan Dominasop. Fiel Amr pun juga. Uh, apa namanya pembahasannya ada bersambung dengan domir nasob Labas ya. Jadi isalihi itu artinya tanyakanlah olehmu satu orang perempuan ya kepadanya satu orang laki-laki isalihi. Antumahi idribhum. Pukulah. Iya, idribhum. Pukullah olehmu hmm? mereka tiga orang laki-laki Iya. Pukullah olehmu satu orang laki-laki kepada mereka atau mereka tiga orang laki-laki atau lebih idribhum, ah gitu ya. Jadi idribhum itu asal-muasalnya idribhu, idribhuma, idribhum, ah gitu ya. Idrib, idrib, idribha, idribhuma, idribhun, lalu idribni, idribna, hmm. idribhum. Aduh masih unsuroha? Ya. Hmm, betul Men Unsuroh itu artinya tolonglah. Sekarang hmm. unsuroha tolonglah mm -hmm. uh, tolonglah oleh kalian mm heeh -hmm. kepadanya satu mm -hmm. orang perempuan mm heeh -hmm. di sini ada yang perlu dirinci uh, harus harus ingat-ingat atau atau perlu diperhatikan ketika fiil amr unsur itu ada dua unsur, ada dua ini, ada dua kemungkinan. Ya. Nah, jadi kalau mau dirinci bagaimana? Tadi masih global itu. Ya, ya. Uh -huh. Sekarang dirinci coba. Tolonglah oleh kalian. Uh -huh. uh, dua orang laki-laki atau perempuan. Nah, gitu. Badannya dua nah, orang perempuan. Nah, gitu. Itu baru pas itu, baru tepat, baru baru detail gitu ya. Tolonglah oleh kalian dua orang laki-laki atau perempuan karena fil unsura itu dua-duanya dua-duanya sama. Baik itu muzakkar maupun mu'anas bunyinya sama. Kita akan lihat misalkan kita akan buktikan unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Nah, jadi Ketika unsurah ini kita ambil kemudian kita gabung dengan domir maka kalau ingin menerjemahkan itu e, detailnya dua. Tolonglah oleh kalian dua orang laki-laki atau perempuan kepadanya satu orang perempuan. Taib, ya bagus kami. Unsurah ha, itu seperti tadi. Berikutnya antum Uktuluhum. Bunuhlah oleh kalian bertiga hmm. mereka. Hmm. Tiga orang laki-laki. Iya -laki. begitu. Uktuluhum. Bunuhlah oleh kalian. Tiga orang laki-laki atau lebih. Ini banyak maksudnya ya. Or, uh, apa namanya. Yang disuruhnya ini. Banyak sekali. Tapi per, tapi laki-laki semua. Uktulu, gitu ya. Bunuhlah. Uh, oleh kalian. Uh, tiga orang laki-laki atau lebih. Kepada hum. Mereka. Tiga orang laki-laki atau lebih lagi. Ya, jadi banyak. Kepada yang banyak. Uktuluhum. Uh, antum lagi sekarang. Oh budu nih. Oh ini juga ada dalam firman Allah Taala. Oh budu dari sembahlah. Abadaya budu itu artinya menyembah ketika oh sembahlah. Ha -ha. Oh budu ni eee, apa ada dalam firman Allah Taala ada oh ya kita bisa nanti bisa lihat di situ artinya sembahlah. Jadi apa oh ini. ni eee, pertama dia kandungan domirnya yang diajak bicaranya ini banyak. Ini antum, oh budu, oh budu. Artinya apa? Sembahlah, nah, sembahlah oleh kalian, ya oh budu, sembahlah oleh kalian, tiga orang laki-laki atau lebih kepada saya, nah, kepada saya satu orang laki-laki atau perempuan. Kalau mau dirinya seperti itu, oh budu nih, ya jadi oh budu nih, sembahlah oleh kalian. Uh, tiga orang laki-laki atau lebih kalian banyak kalian banyak kepada saya satu orang laki-laki atau perempuan ya gitu ya oh budu nih <tuh> itu uh, kalau mau dirunut uh, tasrifnya itu ada adalah ini oh bud oh buda. oh budu ya kemudian oh budi oh buda. oh budena Nah, kemudian kalau disambung dengan saya, domir anak, maka jadinya seperti ini. kok oh, budu nih. ya budu nih Baik, berikutnya untuk mahi. Imna'ahuma. Dari, eh? dari mana'ah, yamna'o, artinya menolak atau, menolak atau mencegah. Iya, melarang bisa. Mana'ah itu menolak. Ini perintahnya, tolaklah. Iya, cegahlah atau tolaklah. Cegahlah. Cegahlah oleh kalian dua orang laki-laki atau perempuan Betul sekali Kepada mereka dua orang laki-laki atau perempuan Ah masyaallah itu namanya detail tuh seperti itu ya jadi karena memang huma di sini rawan di situ baik itu dhamir maupun dalam fiil seperti fil mandi itu rawan kandungannya ada dua. jadi betul tadi imnaa huma cegahlah atau tolaklah kalian oleh kalian berdua laki-laki atau perempuan kepada mereka berdua laki-laki atau perempuan gitu ya imnaa huma Antum uh, masih sekarang terakhir Ija'alna Asal dari apa? Ja'ala ya ja'alu Artinya jadikan, menjadikan uh -huh. Ja'ala ya ja'alu Ija'al itu artinya jadikanlah Jadikanlah olemu mm -hmm. Kepada Kepada kami Laki-laki mm -hmm. itu perempuan ya? Ija'alna artinya jadikanlah Oleh kamu satu orang laki-laki kepada kami ya, Atau buatlah Ija'alna buatlah atau jadikanlah atau seperti firman Allah Taala ijalna alihatan kama eh, apa kama apa gitu ya kama, uh, uh, kama lahum alihah gitu ya ini kan perkataannya kaumnya Nabi Musa ijalna alihah kepada Nabi Musa wahyu Musa jadikanlah kepada kami lem sembah sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan sembahan kan gitu ijalna alihah kama lahum alihah atau kama kola ya ini banyak uh, kalau kita dapatkan kita Kaitkan dari sebagai wajhud dalil ya, sisi pendalilannya, mana ayatnya? Ini banyak sebenarnya, kita contoh-contoh ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ija'alna artinya, jadikan, buatkanlah, atau jadikanlah uh, uh, oleh kamu satu orang laki-laki kepada kami. Kepada kami, laki-laki uh, atau perempuan banyak. Imanifidin uh, rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi. Kita akan masuk pada terjemil al-lughatil arabiyah, masuk eh, terjemahkan ya. Kau tadi terjemahkan kepada bahasa Indonesia, sekarang terjemahkan kepada bahasa Arab. Hmm. Terjemil al-lughatil arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini tamrinnya dengan bahasa Indonesia. Nomor satu, jadikanlah olehmu mereka laki-laki. Berarti. Ijā al-hum, jadikanlah olehmu satu orang laki-laki kepada mereka. Kayak tadi, ya Ijā tinggal yang dirubah mananya. Ini domirnasopnya yang dirubah, yang tadinya Ijā jadi Ijā hum Jadi kalau mau dirinci semua itu Ijā al-hu, Ijā al-huma, Ijā al-hum, Ijā ha Ijā huma Ijā al-huna, Ijā Nah itu kalau E, apa namanya mau disebutkan semua jadi jadikanlah olehmu mereka laki-laki mereka nya di sini maksudnya banyak gitu ya bukan berdua jadi ijal hum hmm. ah itu tanyakanlah olehmu ya sekalian berarti banyak nih kalau tanyakanlah olehmu sekalian laki-laki berarti ini yang mana yang banyak hmm, ya yang banyak itu kita e, soalnya e, apa namanya e, Uh, apa namanya kata pokoknya ya. uh, kata dasarnya adalah isal hmm. sekarang tanyakanlah oleh mus kalian berarti banyak nih bukan satu orang kepadanya perempuan ya, ini satu orang lah kepadanya perempuan satu berarti apa bunyinya isaluhah ah pas kali betul isaluhah iya seperti itu jadi tanyakanlah oleh mus kalian laki-laki kan kalau ini kan satu ya isal kalau berdua is ala, kalau banyak is alu, ya. Cuman tulisannya gini, tulisannya is aluhah itu nah, nanti ketika dia bersama dengan domir nasab maka alifnya itu hilang, alifnya itu hilang. Asalnya kayak gini asalnya, tapi ketika bersambung maka alif ini hilang, ya. Disambung dengan domir. Tadi domir yang diminta adalah ha gitu ya, is aluhah. Tanyakanlah olehmu sekalian Kepadanya satu orang perempuan nah, Ini bunyinya seperti ini Istaluhah Bagus sekali pas ya Sekarang nomor tiga Perintahlah olehmu Ya perempuan Kepada dia laki-laki Perintah itu artinya Amaro ya mur Memang di sini, Iya mur Asalnya u uh, ya Cuman uh, Apa namanya uh, Menjadi perubahan itu jadinya mur Gitu Asalnya Amarok. Amarok. Ya Muru. Ya Muru. Maka filamernya Mur. Amarok. Ya Muru. Mur. Asalnya U'mur. Nah, cuman U'mur ini susah. Ano, dalam lisan arab itu susah pengu, pengucapannya. U'mur. Ini tidak ada. Tidak, ada. tidak, tidak lazim dipakai U'mur. Tapi Mur jadinya. Seperti ketika Rasulullah memerintahkan kepada istrinya uh, untuk bapaknya itu mertuanya memerintahkan sholat muri muri abaki, ya uh, apa uh, iya muri abaqi yani, perintahkanlah bapakmu uh, Yusuf dibinas untuk sholat bersama manusia yang imamin nah jadi muri di sini itu sebagai kata dasarnya perintahlah olehmu perempuan kepadanya berarti apa Murihi. Murihi, betul jadi mur ini itu kepada satu orang laki-laki ya mur muru muru kemudian muri muru murna gitu ya maka ketika bersamun dengan domir di sini adalah domirnya perempuan apa namanya laki-laki maksudnya ya dia laki-laki murhu ya kemudian muruh Muruhu, lalu murihi murohu, murnahu kan gitu ya. Jadi jawabannya adalah Murihi Karena e, kenapa dibaca muri? Karena asalnya dari sini muri, gitu ya. Muri. Ini untuk yang perintahkanlah kepada olehmu. Perintahkanlah e, atau perintahkanlah olehmu. Muri. Perintahkanlah olehmu. Mur. Perintahkanlah olehmu, laki-laki. Muri, perintahkanlah olehmu satu orang perempuan. Ditambah dengan domir, e, domir laki-laki, yani domir nasobhi, yang banyak maka berbunyi murihi. Murihi. Muri, abaki, yusolli bin nas. Perintahkanlah bapakmu, wahai Aisyah, untuk sholat bersama manusia. Taib. <tuh>, Kemudian, <tuh>, di sini nomor empat tolonglah olehmu berdua mereka perempuan ya mereka perempuan di sini mereka perempuan banyak ya jamaah maka bagaimana bunyinya unsuro hunnah ah santai bagus unsuro hunnah ya tolonglah olehmu berdua ya ini unsuro ya apakah laki-laki atau perempuan tidak dirinci yang penting sama bunyinya kayak gitu ya artinya di sini Tolonglah olehmu di sini, bisa laki, bisa perempuan, karena bunyi, karena filamernya sama bunyinya, unsuro. Lalu dominasiobnya adalah hunna unsuro hunna Terakhir nomor lima, beribadalah kamu sekalian laki-laki kepadanya. Oh, iya, oh buduhu. ya betul. Nah, di sini kalau masalah beribadah, ya artinya sebenarnya mutlak bagi seorang Muslim yang muwahid maka dominanya itu hanya satu hanya husa jangan huma jangan hum jangan ha jangan huma jangan hunna apalagi ini kalau ini masih bisa tuh karena Allah subhanahuwataala juga di dalam Al-Quran mengatakan buduni buduni gitu ya beribadalah kepadaku apa jangan ikuti syaiton kan gitu ya jangan walatad tabi syaiton mak buduni tapi beribadalah kepadaku taib Apalagi di sini beribadalah kalau kamu sekarang laki-laki kepada nyanyi-nyanyi besar berarti Allah Taala. Oh buduh, eh oh buduh, ya, oh buduh. Tapi bismillahirrahmanirrahimakumullah. Fasal berikutnya adalah amrul Ghaib. ya, amrul roib. Hanya Insya Allah kita akan mungkin uh, bahas lagi sholawat apakah mendatang. Dan jelas amrul gaib itu nanti adalah pada fi'il mudore. Jadi kada ada, ada fi'il amr, ada fi'il amrul gaib dalam bahasa Arab itu. Kalau fi'il amr maka eh adalah if'al ya atau uful atau if'il gitu ya. Jadi kalau fi'il amr itu wazatnya ini. Berbunyi alif fa'ainan lam. Bisa if'al ya, bisa if'al, bisa if'il, bisa uful gitu ya. Ini kemungkinannya. Tapi kalau amrul qoib, amrul qoib, maka dia terjadi pada fi'il mudore, ya, pada fi'il mudore. Dan fil fi mudorenya juga, karena secara logisnya kalau fi'il amr itu enam, pada domir domir muqhotob, kalau amrul qoib juga enam pada domir domir yang qoib, gitu. Nanti kita akan bahas sholat pada pertemuan mendatang bismillah, ya supaya uh, barangkali nanti teman-teman ada lagi yang hadir kalau disampaikan pas datang nanti bingung lagi ada huna yang lain yang lain-lain itu mungkin ada uh, suatu saya hujan mungkin ya tadi ya jadi mungkin ragu-ragu gitu sampai jam berapa juga itu uh, informasinya masih belum ada nih batal atau tidak gitu iya <laughs> rupanya kena hujan lepas insyaallah akhirnya insyaallah semoga allah, Akhir, insya allah. Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada segala urusan kita. Wassalallahu lana umurana wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Abdillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.